Kang Iman, apa komentar anda? Pungli itu kan masalah klasik dari mulai orde baru sampai sekarang nggak pernah bisa diselesaikan, terutama pungli yang menyangkut perizinan, apakah itu menyangkut surat tanam pembebasan lahannya, kemudian menyangkut pengamanan juga perizinan termasuk di dalamnya pungli yang dilakukan oleh orang-orang yang informal misalkan untuk untuk jasa pengamanan basalah yang begini-begini nih -begini sangat merepotkan pengusaha sehingga biayanya membengkak buat pengusaha sih itu dibebankan kembali kepada konsumen ya kan enggak mungkin mereka menanggung jadi akhirnya yang dirugikan kan masyarakat luas ya yaitu konsumen seperti apa perhatian pemerintah terhadap hal ini Pemerintah baru sampai pada tahap awal memberantas korupsi dalam arti nyolong dari kas negara merugikan keuangan negara. Kalau pungli ini kan sebetulnya meminta uang dari para bisnisman melalui perizinan segala macam biaya proteksi supaya segala macam urusannya menjadi lebih lancar. Pungli itu lebih susah untuk dideteksi, dijerat hukum ya dan jauh lebih luas prakteknya dari mulai yang sangat kecil sampai yang sangat besar dari tingkat terbawah sampai tingkat atas. Misalkan pengurusan KTP aja itu sudah melibatkan pungli, pengurusan SIM, itu kan kecil-kecil tuh sampai ke level atas misalkan menyangkut fasilitas ekspor, fasilitas perizinan mengenai perkebunan segala macam. Nah, ini dilakukan di hampir semua level pemerintahan jadi sebetulnya jauh lebih sulit dibandingkan memberantas korupsi. Dan solusinya Kang Iman harus dilakukan secara sistemik ya misalkan karena pengguli yang menyangkut perizinan, solusinya adalah harus ada biaya resmi yang terpampang, misalkan ya di situ dan kemudian ada jangka waktu yang pasti berapa proses pengurusan perizinan misalkan nah kalau ada standarisasi seperti itu kan orang bisa nuntut bahwa prosesnya itu tidak dilakukan oleh pejabat tertentu, kalau sekarang kan serba gak jelas, setelah kalau kayak polisi, razia di jalan itu hanya di waktu-waktu tertentu saja dan itu harus diawasi oleh koko macam macam Jadi harus sistemik lah ininya. Baik Kang Iman, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topik of the Day bersama ekonom, Iman Sugema. Saya Dewi Sintawati.